Menakdirkan kita untuk kembali bisa bertemu Pada malam yang berbahagia ini Mudah-mudahan Kebahagiaan itu Selalu kita rasakan Dalam detik-detik Dalam setiap menit Dalam setiap jam Dan insya Allah seterusnya bisa kita rasakan Siapapun orangnya pasti ingin Selalu merasakan kebahagiaan Betul Pak? Betul Sampai-sampai kita diajarkan doa Sebagaimana di dalam Alquran. Al-Quran Rabbana Fit dunya hasanah Wa fil akhiratnya hasanah Wa qina Doa ini adalah sebuah harapan Bahwa kita ingin bahagia Dengan mendapatkan kebaikan Dunia dan di akhirat Ujungnya apa? Agar meraih kebahagiaan Kan begitu Tidak ada yang bisa Kita tuju Yang paling penting untuk kita tuju dalam hidup ini Kecuali kebahagiaan Inilah materi yang bisa kita coba bahas Kita sharing sama-sama Tasawuk Gerbang Untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan akhiki Kira-kira kalau ditanya Bu Apa itu bahagia sebenarnya? Bahagia itu sebenarnya Suasana dan keadaan hati Tapi banyak orang ketika ditanya Bagaimana cara mendapatkan bahagia? Jawabannya sejumlah Orang yang menjawabnya artinya masing-masing memiliki jawaban yang berbeda ketika ditanya bagaimana cara meraih kebahagiaan. Ada yang, misalnya seorang pedagang dia katanya bahagia kalau jualannya laris. Orang yang sakit bahagia kalau penyakitnya sembuh. Orang yang gak punya uang katanya bahagia kalau banyak uang. Dan begitulah seterusnya. Alasan-alasan ini tentu saja bisa membantu untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak bisa kita katakan mutlak, tidak bisa kita merasakan kebahagiaan, ya dengan syarat-syarat seperti itu. Kira-kira bu bisa nggak kita bahagia tanpa syarat? Hmm. Ada orang mengatakan kalau mau bahagia ya bahagia saja. Pikirkan tentang hal-hal yang membahagiakan diri, Insya Allah bahagialah itu. Kalau mau bahagia, ya nggak usah pakai syarat-syarat. Kan gini, Bu, ada orang mau bahagia pakai syarat. Saya mau bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Kebetulan dia belum punya rumah sendiri, akhirnya sepanjang hidup dia nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia bikin syarat seperti itu. Pertanyaannya siapa? Subuh. punya dependisi seperti itu, pakai syarat-syarat seperti itu. Kira-kira ada enggak orang yang bahagia meskipun dia tidak punya rumah? Banyak. Saya bahagia kalau istri saya cantik seperti artis misalnya. Kebetulan istrinya enggak seperti artis. Ya salah sendiri, ya dia enggak bisa bahagia karena bikin syarat-syarat seperti itu. ya kita bisa bahagia tanpa sebenarnya mesti pakai syarat-syarat seperti itu. kita menyusahkan diri sendiri kalau kebahagiaan itu kita batasi dengan deperisi deperisi saya bahagia kalau uang saya banyak kebetulan uangnya nggak banyak nggak bahagia bahagia dia salah sendiri kenapa bikin deperisi begitu tapi orang yang bertauhid ya orang yang mengerti apa artinya Mengucapkan la ilaha illallah itu, insyaallah dia bisa bahagia mengadu mengatakan kepada Allah ya Allah pada hari ini aku sangat bahagia dengan karuniamu dengan nikmatmu kau berikan aku amanah usia di sisa sisa usia ini aku bahagia dengan keadaan yang aku alami hari ini bisa bahagia terlepas dia rumahnya kecil terlepas uangnya sedikit tapi dia bisa bahagia itu bukti bahwa kita ini makhluk yang menjadikan Allah itu sebagai tujuan hidup bahagia bahagialah bersama Allah jadi jangan terlalu sedih dengan apa yang belum kita miliki tapi sedihlah kalau yang sudah dimiliki tapi gak ada berkahnya sedih kita bu kalau kita punya harta tapi gak berkah Kalau mohon maaf, rumah tangga kita ini terus cekcok, ribut, panas saja bawaannya. Jangan-jangan ada yang salah dalam prosedur mencari harta. Jangan-jangan hilang keberkahan di situ, tahu tidak? Makanya jangan terlalu takut dengan apa yang belum ada, tapi takutlah kalau ada tapi tidak ada berkah. Itulah Tuh. yang kita harapkan. Jadi kebahagiaan itu sekarang Ada di sini ya. Ada setiap detik hari-hari yang kita lalui, bahagiakan diri dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, Ada di antara kita yang memberi beban dengan tiga beban hidupnya. Beban masa lalu dipikirkan, yang sudah berlalu masih dipikirkan. Kalau sajalah dulu Aku berbuat seperti ini tentu gak akan terjadi Udah berlalu Udah di Beban masa lalu Masa sekarang pun dia bebani Dengan beban sekarang yang harus terus Dia lakukan Yang harus dia Dimana dia harus keluar dari beban hari ini Masa depan yang belum pasti juga Dipikirkan terlalu jauh Sedangkan bebannya hari ini pun Tidak selesai-selesai dipikirkan, dipikirkan lagi beban masa lalu Beban yang akan datang yang belum pasti padahal yang lalu sudah berlaku Jadi kita ini sering hidup dengan tiga beban Ya bukan berarti kita nggak boleh memikirkan masa depan Tapi kalau kita isi terus dengan kekhawatiran-kekhawatiran Inilah rugi dan kita Waktu cuma singkat, kata orang bijak hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan dan berbuat yang kecil-kecil, ya. Kalau bisa dalam hidup ini hanya berpikirlah tentang kebahagiaan, berpikir tentang kesuksesan, berpikir tentang kesehatan. Waktu kita cuma singkat, betul nggak tuh? Jadi mulai saat ini katakan kepada Allah, ya Allah mulai detik ini aku ingin selalu bahagia. dalam hari-hariku setiap menit setiap detik setiap jam yang aku lalu akan aku lalui amin ya, begitu banyak orang ih eh, nanti kalau sudah kuliah enak ya begitu kuliah wah, enak juga kalau sudah tamat begitu tamat enak gimana ya kalau nanti sudah kerja udah kerja gimana ya kalau nanti cari jodoh seperti apa sudah menikah bapak yang kalau punya anak udah punya anak buat gimana nanti giginya eh tahu-tahu sudah punya menantu berjalan waktu 20 30 tahun tak terasa betul enggak? Kalau dalam detik ini hari ini tidak kita memulai dengan rasa bahagia berarti nanti kalau nanti kalau nanti kalau nanti pada bahagia di hari ini dan detik insyaallah ya Buya amin amin ya robbal alamin Itulah orang yang sehari-harinya sering berdialog Ya, dengan Allah Aku bahagia hari ini dengan semua karuniamu, Ya Allah Dikisahkan ada seorang anak petani pulang dari sawah Tahu-tahu dia Mendapati di dalam perjalannya sebutir telur yang besar sekali Tidak pernah dia berjumpai ada Telur yang sebesar itu, Kok ada yang telur sebesar itu besar sekali. <Sesuaian> dia kumat itu telur yang besar <Sesuaian> itu, dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah kebetulan ayamnya sedang menetas telur. Tanpa pikir-pikir dia letakkan telur yang besar tadi di bawah di bawah ayam. sampai waktu yang ditentukan menetaslah telur-telur itu. Telur ayam kalau menetas menjadi apa bu? Jadi ayam. Berupanya ini telur yang besar tadi. Telur burung rajawali bu. Burung rajawali kalau menetas apa jadinya? Ya burung rajawali. Sementara itu saudara-saudaranya ada dua belas. Saudaranya ada dua belas. Ya itu begitu menetas sama-sama cari makan. Ya saudara-saudaranya makan. cacing dia pun ikut makan cacing. Ya. Saudara-saudaranya nggak bisa terbang, dia pun ya enggak bisa terbang. Ya. Saudara-saudaranya berkotek-kotek, dia pun ikut berkotek-kotek. Sampai akhirnya perjalanan waktu tumbuh lain ayam. Mereka suatu ketika melihat ke atas ada burung yang sangat gagah meliup-liup dengan sangat gagah menyeberangi laut, gunung, pohon-pohon besar. Mereka lihat, ayam ayam itu melihat Dia bandingkan dengan salah satu saudaranya Loh, kami lihat Bentuk fisikmu sama yang Dengan yang terbang tinggi seperti ini. Berarti kamu bukan bagian dari kamu Enggak, buktinya kita sama kok Dari dulu kita bersama, enggak Kamu ini bukan bagian dari ayam Kamu ini Burung yang gagah yang seperti terbang di atas itu enggak? Aku ayam buktinya aku ikut makan cacing Tidak bisa terbang Singkat cerita Burung Raja Wali Ini mati. Sampai matinya Dia tidak pernah sadar Bahwa dia sebenarnya bukan ayam Tapi sesungguhnya dia Burung Raja Wali Lingkungan yang dia hadapi Sehari-hari begitu Betul-betul mengikatnya Sampai dia tidak pernah sadar Akan potensi-potensinya Akan kekuatan-kekuatannya sampai matinya nggak pernah ada. Saya khawatir, ya, kisah ini ingin saya sampaikan dalam rangka apa? Boleh jadi dalam hidup ini kita menutup-nutupi kelebihan-kelebihan yang kita miliki ini, man yang begitu besar yang sudah diberikan Allah kepada kita sampai akhirnya kita nggak pernah tahu bahwa Nikmat Allah itu sudah diberikan kepada kita dalam bentuk apa? Itulah mungkin hidaya. Itulah mungkin keimanan. Itulah mungkin Islam. Jadi kalau kita sudah tahu ini merupakan kekuatan yang besar dari sekarang, kita kuatkan potensi keimanan kita ini. Sehingga kita bisa selalu saling memberi nasihat dan menasihati memperkuat iman kita. Betapa banyak orang yang memiliki hal yang sangat berharga, tapi dia nggak tahu kalau dia sebenarnya memiliki hal yang ber paling berharga. Itulah diantaranya artinya keimanan. Ya, saya berharap kita semakin sadar bahwa di tengah-tengah kondisi kita yang minoritas ini, kita jangan mematikan cahaya keislaman itu, hidupkan terus-menerus bahwa kita punya suatu hal yang sangat berharga. Itulah iman. Kalau kita Paham akan ini insya Allah ini menjadi langkah awal untuk bagaimana seharusnya kita meraih kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Ya, presentasi ini paling tidak menyampaikan dua hal. Yang pertama memahami hakikat kebahagiaan. Yang kedua kiat-kiat meraih kebahagiaan. Problem manusia modern Saya kira problem manusia modern Baik di LB maupun di Jakarta Tidak jauh beda Banyak orang yang frustasi Krisis eksistensi Alienasi Merasa terasik Depresi, kegelisahan, kecemasan, kekosongan Hampa makna, kehilangan visi dan misi hidup Berdasarkan survei Di sekitar tahun 80-an itu di Amerika ada ratusan juta yang mati ya karena problem ini frustasi, krisis eksistensi, alienasi dan seterusnya. Ternyata negara-negara berkembang termasuk para karyawan-karyawan yang tidak bisa mengatasi rasa kegelisahan yang tidak bisa e, mengobati meng meng meng rasa kecepanan Itu berdasarkan survei, memang dia meninggal lebih diri Lebih cepat dari orang-orang yang bisa mengatasi rasa kesedihan Yang bisa mengatasi persoalannya Itu biasanya berdasarkan survei, memang usianya lebih panjang Bagi orang yang tidak bisa mengatasi masalah Ini masalah problem di mana-mana Frustasi, krisis eksistensi Ini semuanya terjadi kenapa? Karena jarang berkomunikasi dengan Allah Jarang membesar-besarkan Allah, jadi membesarkan apa yang cuma dia lihat Kok enak sekali dia seperti itu ya? Kok enak sekali dia terbangnya seperti itu? Karena membesar-besarkan apa yang nampak Tugas kita kan sekarang ini La ilaha illallah Katakan tidak Untuk hanya semata-mata yang nampak karena ada yang paling baik, berharga yang paling besar dialah Allah hmm. lah inilah ilham biasa mengatakan tidak jangan terlalu terpukau dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini hmm. kalau kita terlalu terpukau darinya ini frustasi ah sudah berjuang mati-matian masih begini-begini saja eksis eksistensi wah dia merasa nggak punya harga diri merasa inferior di tengah-tengah orang-orang yang mungkin kehidupannya lebih banyak berpangkat, ini ini penyakit zaman modern sekarang. Bagaimana otak anak-anak kita itu dicuci, ya? Bagaimana menjadi orang yang bisa populer dengan berbagai macam yang dia miliki, ya? Tapi lupa dia membesarkan orang ini, problem manusia modern. Mudah-mudahan kita bisa. Dengan berzikir, insya Allah Dengan banyak membaca Quran Dengan banyak muhasabah Kita terhindar Dari rasa Yang berkepanjang Sebagaimana yang ada di depan Insya Allah ya Buyah. Insya Allah mau umurnya lebih bahagia Lebih panjang, lebih sehat ya Insya Allah Buang ini, jauh-jauh Banyak menghargai kepada Allah Banyak berzikir Ini semuanya akan di Ya, kalau hidup ini hanya sekedar makan, minum Makan, minum juga diberi Allah sama orang-orang yang kafir ya, Betul gak? Tapi kita itu punya nilai yang lebih Kita itu diberi Allah keberkahan, janji surga Kalau sama orang kafir gak ada, sudah pasti nggak ada Kita itu dijanjikan surga, dijanjikan keberkahan Jadi beda, walaupun sama-sama bisa makan, bisa minum Mereka tidak dijanjikan apa-apa sama Allah Kita dijanjikan semua Karena itulah kita harus Selalu menjadarkan diri bahwa kita punya hal yang sangat berharga dalam hidup ini Itulah ilah Saya kira ini kita sudah hafal semuanya Surah Al-Humran ayat 14 Artinya dijadikan cinta pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, budak-budak pilihan Kalau sekarang budak pilihan itu diartikan kendaraan lah Ya teman pernah sawah ladang, sawah ladang itu ya termasuk mungkin ruko-ruko, apartemen, bisnis-bisnis, bisnis Kira-kira -bisnis -bisnis, begitu, itulah kesenangan hidup dunia, tapi di sisi Allah tempat kembali yang baik Artinya ujung-ujungnya kembali kepada Ujung-ujungnya yang dijanjikan Allah itu lebih menjamin lah Kalau apapun yang ada di dunia yang kita beli Lama-lama rusak juga Betul nggak bu? Yang kita pakai lama-lama bosan juga Banyak orang menggantungkan kebahagiaan Kalau saya punya ini, kalau saya punya itu Padahal kalau sudah punya biasa-biasa aja ya kan? Jadi jangan menggantungkan kebahagiaan Karena kita belum punya, padahal kalau sudah punya Sama aja Rusak juga, bosan juga, kan begitu Jadi mulai saat ini sudah kita biasakan kebahagiaan itu bukan terletak pada ada atau tidaknya Tetapi kebahagiaan itu terletak Nilai keberkahan yang ada pada harta yang kita miliki Kira-kira dulu dalam bukunya tragedi raja midas. buku baca buku judulnya tragedi raja midas. Ini dulu pada zaman Yunani ada seorang raja. Waktu itu ke ke keyakinannya masih tertuju kepada para dewa-dewa, para dewa-dewa uh, diceritakan seperti itu. Ya, sampai akhirnya dia berkelana, dia masuk ke dalam sebuah gua ber, bermeditasi dia dia menginginkan dia berdoa begitu memohon agar semua istananya dirubah menjadi emas ya tiap hari itulah yang didoakannya pokoknya dia ingin bukan hanya bukan hanya istananya yang berubah menjadi emas dia minta semua apapun yang disentuhnya bisa menjadi emas Eh ternyata dalam cerita itu jadi ceritanya jauh sebelum e, jauh sebelum Islam datang, jauh ini kira-kira ceritanya 4 abad sebelum Masehi. Jadi Raja Midas ini itu terus yang dimintanya dalam doanya. Eh ternyata doanya itu dikabulkan Allah, di, dikabulkan e, sama yang yang dia mohonkan itu Rupanya sampai eh, Dia balik lagi Kembali ke istananya Semuanya istananya itu Sudah berubah jadi emas Singkat ceritanya begitu Bukan hanya itu Setiap apapun yang dia pegang Apapun yang dia sentuh berubah jadi emas Dia pun seperti orang gila ingin menyentuh semuanya Agar semuanya bisa menjadi emas Ya Dia sampai akhirnya iya <risis> yeah. dalam kisah itu Jika dia mau memegang istrinya Lupa dia Istrinya menjadi emas Mau makan jadi emas Akhirnya dalam kisah itu Si Raja akhirnya mati Di tengah-tengah emas yang begitu banyak Karena awalnya dia gila Dan akhirnya karena kelaparan Tidak bisa dia memakan, meminum, apapun Karena semuanya sudah jadi emas Istri yang sangat dia cintai Itu berubah jadi emas Ini kisah yang sangat populer sebenarnya pada zaman Yunani Terlepas apakah ini true story atau hanya sekedar fiktif Tetapi sebenarnya sifat manusia itu begitu ya. Kita boleh, bukan tidak boleh mendapatkan sesuatu Tapi persoalannya kalau kita lupa untuk sesekali mengambil waktu untuk mengasabah, merenungi apa sebenarnya target kita dalam hidup ini? lupa kalau kita sebenarnya begitu banyak yang sudah kita miliki, kita kadang-kadang hanya memikirkan apa yang belum dapat, padahal yang dapat sudah banyak. kadang-kadang kita lupa. ya kayak ceritanya Walaupun tidak se, -se apa ya, tidak setragis raja bedas, tapi sifat manusia kebanyakan seperti itu sering Maka kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih satu buah gunung emas pun dia akan minta dua. Itu. Kalau sudah dapat dua minta tiga. Dapat tiga minta empat. Tidak akan pernah puas sampai tanah itu menutup mulutnya dalam arti mati. Mati dulu dia baru puasnya. Jadi sebenarnya banyak orang kebahagiaannya itu Lagi-lagi pakai saraf-saraf yang tadi Padahal setiap detik Setiap menit Tidak ada yang menghalang harap kita mau bahagia Ibu mau bahagia, bahagia sekarang Apa yang belum dikasih Allah Bukan soal kurangnya Tapi soal keberkahan Banyak kan kalau menyusahkan dan menyaksarakan kita Untuk apa Jadi nilai keberkahan itu yang kita dapat Yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang, yang kafir Tapi kita sering Lalu menerangkan kisih, membesar-besarkan masalah yang kita hadapi Ada lima orang, ibu-ibu naik perahu Rupanya perahunya goyang-goyang Yang lain, tenang-tenang aja, biasa Tapi yang satu ini gerisah Mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi yang lain Aduh gimana ini, kalau terbalik Aduh, gawat kita ini Aduh, itu terus diulang-ulang darah Gara-gara dia ngomong-ngomong begini, mempengaruhi yang lain orang yang lebih senior waktu itu dilemparkan ya itu yang tadi, tadi kalau gelisah ke, ke, ke sungai sampai itu tadi minta-minta tolong dibantu apa kata yang melemparkan tadi waktu di atas perahu kamu nggak pernah ini sekarang sudah dilemparkan minta dinaikkan lagi ya kolong kolong saya dinaikkan akhirnya dia sadar ternyata dia menggelisahkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya, seolah-olah enggak menghargai perahu yang saat itu sebenarnya walaupun goyang, tapi kan lebih aman Begitu dicampak, mungkin dia masih mau lagi naik di Ya, dalam hidup ini kita juga sering begitu Ya, kita sadar, kita enggak sadar apa perujian yang kita alami lagi-lagi, masih banyak orang yang lebih berat menghadapi ujian. Ya makanya kita disuruh oleh Al-Quran coba baca lah kisah-kisah para nabi Kisah-kisah orang yang soleh Yang kebetulan mendapatkan ujian yang lebih berat daripada yang kita alami Supaya kita sadar Oh ternyata Banyak yang ujian yang lebih berat Dengan begitu lebih menenangkan kita Kan begitu bu? Lebih menenangkan kita Suatu ketika Rasulullah demam Ada sahabat yang meletakkan tangannya di atas Di Dikening di Rasulullah Wah kagetnya luar biasa itu sahabat Panasnya luar biasa Belum pernah dia merasakan ada orang yang sepanas itu Terus dia mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah kenapa kok sampai sepanas ini teman Ada apa gerakan Apa kata Rasulullah Beginilah Allah menguji orang-orang yang justru dia cintai ujian-ujian para nabi itu jauh lebih berat, ya, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang biasa itu lagi-lagi persoalannya di situ. Sedangkan kekasih Allah diuji dengan yang seperti itu. Kok kita dengan ujian yang tak seberapa langsung stres, depresi, ya seolah-olah kita yang paling merana di dunia ini. Jadi ini yang sebenarnya harus kita upayakan bagaimana di satu sisi kita harus menganggap kita orang yang sangat bahagia dan selalu mensyukuri hari-hari yang kita lalui setiap menit setiap detik itu bukti bahwa kita ada komunikasi dengan allah. Itu bu ya? Ya, jelas ini ya semuanya. Berikutnya dalam Quran juga disebutkan apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi bagaimanapun itu duniawi yang terbatas yang akan lapuk, yang akan hancur kan begitu sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal padahal kalau kita tahu ada hal yang jauh lebih besar wah kita enggak perlu terlalu sedih dengan apapun yang kita merasa kurang di Tadi malam saya kebetulan minta di rumah Pak Nuriana Pagi-pagi Pak Nuriana bilang sama saya Gustaf, kalau badannya agak kurang enak Kebetulan kita punya kasur untuk mijat. Nah, saya bilang, saya langsung setuju Saya dengan senang hati untuk mijat. Rupanya saya dalam hati saya enak sekali bisa tiap hari Dia berada di sini Cerita Pak Maulana Rupanya ada orang yang mau pulang ke Indonesia Dia bagi-bagikan hartanya Semua siapa mau ambil Artinya Ada orang yang membagikan begitu Karena ada hal yang jauh lebih penting Untuk dia kejar Kan begitu Kita sebenarnya Kalau kita tahu ada hal yang jauh lebih penting Mau kita kejar Jadi yang Apapun yang kita alami di sini Soal kurang-kurangnya ah, Itu biasa-biasa saja Ada hal yang jauh lebih penting untuk kita Itu harus kita biasakan Ada hal yang jauh lebih penting Kalau saja kita tahu ada hal yang jauh lebih penting Yang berharga yang kita mau tuju Ini dunia yang yang Kira -kira -kira ini Yang tidak mulus momen itu ya so. Ini dunia ini Fata Morgana Dalam Quran itu sudah bolak Balik di ulang dunia ini Pertahui Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Hanyalah permainan la'i Dan suatu yang melalai dan walah pun Perhiasan dan bermegah-megah Antara Serta berbangga-bangga Tentang banyak harta dan anak Seperti hujan yang tanam tanaman Dan mengagungkan para petani Artinya Kenikmatan yang begitu banyak Kemudian tanaman itu menjadi kering Wah rupanya Mudah sekali kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Ini semua perumpamaan yang dalam Dan di akhirat ada azam yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu Pernyata banyak sekali yang mudah dinaikkan Allah mudah sekali dihancurkan Kan begitu Dalam proses sejarah ini banyak yang Begitu cepat naik, begitu cepat jatuh Artinya Ada orang-orang yang ketika melihat orang yang maju bisnisnya Ada sekelompok orang mengatakan Oh menak sekali yang jadi dia ya Bisnisnya jalan Mau kemana-mana mudah Mau beli ini, mau beli itu mudah Tapi sekelompok orang yang paham Mengatakan Belum tahu Padahal sebentar lagi akan ada sesuatu yang Yang luar biasa terjadi Ini ceritasi korun Di dalam Tuhan begitu Korun itu Saking kayanya Itu ya bawa kunci udang, kan monta itu Setiap so, dia lewat, ada dua kelompok terbagi dua Yang pertama terlalu mengambil, yang, ter, yang kedua biasa-biasa terdekat -biasa, terlalu mengambil Kata orang-orang ah Boleh jadi akan terjadi hal besar Rupanya gak lama setelah itu, dibenamkan mengartasi bodohnya Ya inilah yang ditunjukkan oleh Allah Supaya kita biasa-biasa saja sih. ya Belum tentu yang banyak itu, itu yang terbaik Nah Di samping kita belajar untuk selalu Bersyukur tanpa syarat, Di samping kita belajar untuk Menjadikan janji Allah Lebih pasti kita juga diajarkan Untuk meneguhkan ruhani Apabila ruhani seseorang Bertambah teguh Bahkan dia melihat amalnya itu sebagai Jalan untuknya mendekatkan diri Kepada Allah Jadi amal itu sebagai jalan Mendekatkan diri kepada Allah Amal ini bisa dalam bentuk Amal kesuksesan, amal kekayaan Semuanya itu alam mendekatkan diri kepada Allah Biasa-biasa saja jadinya Bukan sesuatu yang Terlalu dibangga-banggakan. Kalau sudah begitu hatinya tidak lagi cenderung Kepada pahit dan dunia Tapi dia berharap untuk mendapatkan Rahmat Allah seperti terbukanya Hijab-hijab yang menutupi hatinya Jadi ada Dintim-dintim, ada Yang sebenarnya Selama ini hilang begitu nampak sesuatu yang besar Menyebabkan apapun yang di dunia ini Menjadi sangat kecil Nah ini kata Kata Apa? Kata Imam Ibu atau ilah Dalam kitabnya Apa katanya? Oh ini Quran ini Apakah kamu mencari-cari kebahagiaan dan kemuliaan Padahal kemuliaan dan kebahagiaan itu semuanya dari Allah Mau dari mana? Dari Allah Maka harapkanlah kemuliaan dan kebahagiaan itu semata-mata dari Allah Ya bu ya? Bukan dari apa yang nampak Tapi kemuliaan yang didatangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya eh, Sekarang ini orang Banyak yang Saya kaget ya Fenomena-fenomena orang bunuh diri Ada seorang remaja Tiba-tiba bunuh diri Kenapa? Katanya karena diputus pacar Bahkan baru-baru ini Di Bintaro, di Jakarta, ada seorang pengusaha muda bunuh diri ya, Karena usahanya lakut begitu rentah dan betapa murahnya Atau pijiknya secara pemahaman Itu karena memang tak ada yang diharapkan dalam dunia Kecuali yang dia tahu, itulah kata sempitnya pengaman Orang-orang bunuh diri begitu mudah ya Dia tidak tahu Ada hal-hal yang sebenarnya banyak Kenikmatan yang sudah diberikan Kepadanya dan dia memang jarang Dan mungkin tidak pernah berdialog Dengan Allah Padahal ketika dia melakukan Bunuh diri Dia pikir selesai urusan Makin menjawab Yang dihadapi Karena itulah apa perujian Yang dihadapi supaya kita tetap Mahal jangan lupa Selalu kita diajarkan Inna lilai wa inna Semuanya ini milik Allah akan dikembalikan kepada Allah Allah tempat tempat. Jika kita menyadari hal ini tidak akan sombong ketika diberi nikmat oleh Allah tidak akan putus asa jika kehilangan sesuatu. Turkan. Ini seperti yang kita sebutkan tadi. Apa yang dikatakan kemuliaan bukanlah apa yang dimiliki dan bukan apa yang diletakkan oleh orang lain kepada seseorang. Kalaupun orang lain mengatakan kita hebat. kita beruntung kita mulia itu bukan ukuran kemuliaan kemuliaan itu bukan datang dari manusia kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada di antara kita yang memuliakan memuliakan seseorang itu bukan kemuliaan yang sesungguhnya kemuliaan yang sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala jangan terlalu kagum dengan terlalu terpesona dengan gelar-gelar dengan pangkat-pangkat Ya, dengan nama-nama yang disebutkan Kalau itu masih dari manusia Tidak ada apa-apanya Karena kemuliaan itu datang dari Allah Walillahil minzah <tuh> Atau kita sering e, membaca Kulillahumma malikal mulkitub Bilmulka man asya Watamzi'ul mulka Bimman tasha Watu'izu man tada Watu'ziru di Allah yang pemilik kekuatan, kekuasaan Allah pemilik ku Allah mudah saja memberi dan mencabut makanya jangan jauh jauh dari yang punya kekuasaan itu kalau mau berkuasa secara permanen menguasai diri ini dekatkan. Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Jika ada di antara hambanya Yang tidak memperoleh apa yang dia inginkan Sebenarnya penolakan itu adalah rahmat Bisa gak bu menganggap rahmat Ketika kita merasa tertolak? Itu janji Allah syaitan berhubu huwa Wasyarullakum Wallahu ya'lamu anduh Boleh jadi yang kau cita-citakan, Boleh jadi yang kau hidam-hidamkan, Sebenarnya itu buruk bagimu, Kamu tidak cocok, Kamu belum kuat, Belum pantas. You don't deserve That kind of job, Belum layak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin kita dianggap Allah belum kuat, Belum siap, Nanti kalau dipaksakan, Diberikan, Ujung-ujungnya dicabut lagi, Karena tidak siap, Belum pantas. dan boleh jadi yang kita cintai sebenarnya itu apa? boleh jadi yang kita benci, boleh jadi itu cara Allah untuk mengangkat, menjadi ini kemarin sudah kita bicarakan masalah ini agar kita tidak terlalu terlena. Tidak terlalu stres dengan dinamika kehidupan ini persoalan bagaimana mengelola hati saja. Ya, soal hati dicintai, dibenci, dikritik, ini permainan dunia yang akan selalu ada. Berikutnya, Ini kata Rasulullah Supaya kita mau menjadi Apa yang memiliki kebahagiaan yang hakiki Pahamilah dunia ini kan pasti berakhir Tuh kan? Apa kata Rasulullah Cintailah Apa yang kamu cintai Di dunia ini Sesungguhnya kamu akan berpisah Tuh kan? Kamu akan berpisah Dan meninggalkan Puaskanlah hidupmu Sebab sesungguhnya kamu pasti mati Dan beramahlah sesukamu karena sesungguhnya kamu mendapatkan balasannya Jadi kita diberikan kebebasan tapi konsekuensinya tanggung sendiri Udah tahu pasti mati Tapi mengejar sesuatu yang patah Morgana Kalau untuk urusan dunia pakai analisis worth mana strengthnya, mana weaknessnya Mana, mana productivitynya Mana tapi untuk urusan akhir, nggak pernah kita pakai simulasi Perlu pakai simulasi nih, simulasi mati Jangan simulasi banjir, simulasi bencana alam, ada yang kita buat Simulasi mati pun perlu karena itu yang lebih pasti Waktu eh, saya masih usia, -usia 6 tahun Kira-kira tahun-tahun 80 itu ada lagu yang sampai sekarang sangat berkesan di hati saya. Lagu tentang kematian, mungkin ibu, saya kira ibu, ini ada yang lahir di sini. Kalau lahir di Indonesia ini semua, saya kira akan tahun-lagu lagu tahun 80, lagu tentang kematian. Ini ibu, semuanya lahir di sini, ibu, ya? Kalau lahir di sini berarti lagu ini pun pasti tahu soal kematian ini Bila Israel Bila Israel datang memanggil Jasad terbujur Di pembaringan Seluruh tubuh akan meggikir segujur padaan dan ti ada lagi terus itu I ada lagi gun harta kawan Anak saudara Jikalau ada Amal di dunia Itulah hanya Pembela kita Gak ada yang membela kita Yang membela kita gak ada kecuali amal Seperti cerita kita kemarin gak ada ya Pasangan kita sih, hidup semakin begitu kita mati, dia ikut ikut mati Nah Imam Ibn al-Qa'illah dalam kitabnya Min ala madin najah fin nihayah ar-ruju'i fil bidayah Apa maksudnya? Di antara tanda-tanda kesuksesan seseorang itu hingga akhir Dia harus selalu rujuk Harus selalu flashback, Harus selalu rujuk Kepada Allah Mulai dari lagi. Kalau kita mau sukses sampai akhir Harus memulai terus dari hal-hal yang baru Terus tentang Diri kita ini, Terus memperbarui rasa Kedekatan kita kepada Allah Kalau selama ini jauh dekatkan lagi Kalau dulu Kita kok ngaji Waktu masih di kampung-kampung belum ada lampu, kalau belum ada listrik Pernah nggak merasakan itu di kampung? Kok oh, pernah juga? Saya kira tiba-tiba sudah ada listrik, enggak ya? Dulu waktu masih masa-masa muda, lampu tempel yang ada Lampu templor Tapi walaupun habis ngaji ada muka kita hitam-hitam kena asam Tapi kenikmatannya itu berbeda, meskipun sekarang sudah terang benderang kok nikmatnya dulu? Dirasakan gak? Ya, ya, ya, ya. Rasakan. Begitu juga dulu kalau orang puasa, buka puasa dengan makanan, minuman yang sekedarnya rasanya nikmat beda. Gitu. Saya waktu anak-anak, waktu puasa umur-umur lima -umur tahun, itu sampai nyimpan-nyimpan makanan. Nih. Rupanya sudah disimpan. Pas sudah beduk, magrib, lupa di mana disimpan Dan 3 hari busuk juga dari makan Itu kenikmatan dulu Sekarang mungkin Kenikmatan itu sudah kurang Coba bukan kita harus kembali pada masalah lalu Mungkin rasa kenikmatan itu yang mungkin sudah Mungkin agak hilang Mana kenikmatan dulu Dulu rasanya kalau dengar takdir Itu berlinang-linang air mata itu Sekarang kalau sudah ada yang berkarat ini sedikit dalam diri kita ini. kita mohon ampun kepada Allah. rasa itu bu yang mau dihadirkan sekarang. mana rasa yang dulu merasa kita nikmat sekali beribadah. kemana itu perginya? itu yang kita ingin kembalikan. makanya katanya diantara tanda-tanda orang yang sukses sampai akhirnya Arnoyo dia selalu mencoba mencari-cari kembali lagi, mengadu lagi, kritis terhadap dirinya. kenapa kok rasa Kesatuan itu mulai hilang. Mudah-mudahan bisa ya kita ambil lagi rasa kesatuan itu ya. Saya kira saya pernah menyampaikan juga di sini kemarin di awal kita banyak terlalu percaya menggantungkan harapan kepada makhluk sehingga kita jarang berharap kepada Allah yang sudah betul-betul menentukan dan memberikan kita semua. seperti saya bilang kemarin ketika ibu mungkin masa pacaran sama bapak indah sekali kan begitu tergambar masa depan tergambar anak-anak kan gitu kalau jumpa berdebar-debar ya kan kalau bapak kan gitu maksud saya ini kan sama-sama makhluk sama-sama makhluk ternyata bisa membahagiakan dan membuat kita bahagia itu baru sama makhluk Kalau makhluk bisa membuat kita bahagia, seharusnya Allah itu bisa membuat kita lebih bahagia. Betul enggak, Bu? Ya, betul. Kita kan enggak bergantung kepada makhluk. Sama. Seperti kita naik bis, kita percaya sama supirnya, kita bisa tidur dalam bis, kita percaya supirnya itu profesional. percaya sama makhluk tuh bisa tenang, bikin tenang, betul ga? Kok percaya sama Allah nggak bisa membuat kita lebih tenang? Seharusnya lebih tenang lagi. Betul tidak bu? Ini rasa yang mau kita hadirkan di dalam hidup ini, ketenangan dan merasa dijamin janji Allah itu lebih pasti. Ya, jangan tergantung ada tidak adanya, tapi tergantung. Harapan yang terus-menerus kita bangun kepada Allah Di dunia yang tidak ada apa apanya Ya, pas Kira-kira berikutnya Kata iman ibn Ata'illah Man ashratot bidaya tu ashratot Siapa saja yang membuat hatinya bersinar, bercahaya Mulai dari setiap langkah perjalanannya InsyaAllah nanti akhirnya juga bersinar Kira-kira kalau bahasa manajemennya begini Seperti yang saya bilang kemarin Kalau orang berhasil membuat rencana besar dalam hidupnya Memiliki komitmen yang kuat terhadap hidupnya Dengan rencana-rencana besar, pikiran-pikiran besar Insya Allah dia merencanakan kesuksesan Berhasil membuat rencana Sama dengan merencanakan keberhasilan Kira-kira begitu Kalau kita yang Kalau di pikiran kita yang paling berharga di dunia ini adalah Hidayah iman itu Insya Allah kita akan perjuangkan mati-matian Tapi kalau yang paling Kita pentingkan dalam hidup ini Melulu urusan dunia Saja ya dunia itulah yang kita dapat Karena itulah kita kerja keras Banting pulang Kalau tidak ada Nilai keberkahan dan tidak ada rasa Pengaduan kita Kepada Allah Jadi orang akan berbuat Berdasarkan apa yang menurut Yang paling penting mau mengikrarkan sini yang paling penting dalam hidup ini adalah hidayah keimanan ya bu? ya, terakhir saya bilang terakhir biar gak 10 menit lagi kata imam ibn wa lain dalam kitab Al-Hikam Al-A'malun suarun ko'imatun wa'arwahuha wujud sir ikhlasiti Perbuatan-perbuatan yang nampak secara zahir Sebenarnya itu belum bisa dinilai kualitasnya Karena kualitasnya itu adalah wujud ikhlas Banyak ibadah yang biasa sebenarnya Tapi dilaksanakan dengan ikhlas nilainya begitu besar di mata Allah Sebaliknya banyak ibadah yang nampak besar Tapi tidak ada keikhlasan justru, tidak ada nilainya sama sekali Al-Kindi salah seorang filosof muslim katanya Kebahagiaan sejati manusia bukanlah kenikmatan yang bersifat indrawi Kalau yang indrawi itu lama-kelama -lama, kalau dilihat ya bosan juga Duniawi ya hancur juga Dan artifisial tetapi merupakan kenikmatan dengan mendekatkan diri kepada Allah Sehingga dia memancarkan cahaya dekat dan kepadanya Pada saat itu manusia merasakan Kenikmatan abadi di atas segala Kenikmatan inrawi Yang dapat dicapai dari kenikmatan hidup dunia ya, Kita bersihkan Itu dari Kebahagiaan dan berarkitik. Kalau Al-Ghazali lain lagi Kebahagiaan dan jiwa yang siap itu Diawali dengan ilmu pengetahuan Dengan apa tuh kebahagiaan itu? Dengan ilmu pengetahuan Maka barang siapa yang sudah Hilang kemauannya untuk mencari ilmu Maka orang tersebut telah selera seleranya untuk memakan makanan yang baik Atau seperti orang yang lebih suka makan tanah daripada makan roti Jadi kalau ada orang yang berhenti menuntut ilmu ini, sama seperti lebih memilih makan tanah daripada makan roti Udah gak selera lagi dia makanan yang enak-enak itu, karena kondisinya gak siap untuk menerima yang enak kan begitu Kalau ibu misalnya sakit, saya mau tanya, dikasih makanan-makanan yang enak, sebenarnya bukan ibu tidak mau, tapi selera itu yang hilang, betul nggak? Betul pak. Iya begitu juga di dalam e, beribadah ini, jangan-jangan tidak adanya keribatan karena memang kita ada hal yang salah di dalam diri kita, kira-kira. Kebahagiaan hakiki adalah hakikat spiritual yang kekal Keyakinan pada hal-hal telah tentang identitas diri dan jujuan hidup Kesemuanya itu berawal dari ilmu dan bermuara pada pahabatullah Cinta kepada Allah Rabi'ah al adawiyah Saking begitu besarnya rasa cinta yang ada di dalam dirinya Kebetulan dia di dalam isyaitan Apa kata R.A.R. sama setan? Wahai setan Hatiku ini sudah penuh cinta kepada Allah Jadi aku pun tidak pernah membencimu, wahai setan Kenapa? Karena nggak ada Ruang untuk membenci siapapun Karena semuanya sudah diisi dengan cinta kepada Allah Untuk apa membencimu? Menghabis-habiskan waktu Membencimu itu kan membutuhkan energi Hatiku ini sudah penuh cinta kepada Allah, sampai sama setan, aku enggak? Tidak membenci mu ya setan, aku tidak pernah membenci, karena enggak ada hati membenci siapa Begitu katanya Artinya Hanya orang-orang yang lemah yang bisa dikalahkan setan, kan begitu Kalau setelah orang yang mahabbahnya begitu besar kepada Allah, kalau diganggu setan, kecil Tidak begitu terpengaruh Kira-kira begitu Jadi kalau hati sudah penuh cinta kepada Allah Tidak pernah membenci siapapun Sampai setan pun tidak dia benci Sebenarnya Begitulah cara supi Membenci itu ternyata membutuhkan energi Makanya jangan benci Siapapun Termasuk sahabat yang pernah mengkhianati Kita membenci itu hanya membuat Apa yang menyimpan Buri dalam daging. dengan membenci dengan apa dendam sama orang-orang yang pernah mengkhianati kita itu membutuhkan energi. Sudah lepas saja semuanya. Fokuskan cinta ini kepada Allah sehingga tidak ada ruang-ruang untuk membenci siapa Ibnu Taibiyah katakan kalau bahagia itu dapat terwujud melalui ibadah dan cinta yang sempurna kepada Allah Dia menegaskan hati akan menjadi baik, beruntung, merasa nikmat, bahagia, senang, damai, dan tenang hanya dengan beribadah kepada Allah Inilah fitrah kita itu Sekarang kita mau lebih membesarkan fitrah itu atau mau mengecil-kecilkan Kalau kita kecilkan fitrah, kita akan mencari bahagia lewat pintu yang baik Tapi kalau kita mau membesarkan fitra itu Kebahagiaan kita sangat tergantung Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Meskipun orang memperoleh kenikmatan dari makhluk Tetap sadar ia tidak tenang dan damai Lantaran ia mengalami kemiskinan jati diri kepada Tuhan Yang layak disembah, dicintai, dan dicari Ini. Kalau mau cari kebahagiaan lewat pintu yang lain Jadinya dikritik sama Allah Apa kata Allah? Eh, udah lupa dia Berja keras banting pulang. eh, hujung-hujungnya apa kata Allah? Al-Hakubut baka surtur hatta zur bir mengumpul kumpulkan terus ya Lupa kalau dia masuk ke dalam makanya luar biasa Rasulullah SAW itu katanya jangan kamu mencintai yang lima tapi lupa sama yang lima apa itu? Apa itu? mencintai lima tapi lupa sama yang lima mencintai dunia tapi lupa sama akhirat itu yang pertama yang kedua mencintai hidup tapi lupa sama mati Yang ketiga, you have to learn, wayang sangat Begitu cinta sama harta, tapi lupa sama perhitungan. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah, you have to learn, tauba. Empat. Ah? Kita ulangi. Yang pertama, you have to learn dunia wayang sangat Cinta dunia lupa akhirat. Yang kedua, yuhebbu nal yuhayah wayang saunat maut Oh iya, yang kedua, yuhebbu nal yuhayah wayang saunat maut Cinta hidup tapi lupa mati Yang ketiga, yuhebbu nal yuhayah wayang saunat taubah Cinta sekali sama dosa, lupa taubah Yang keempat, yuhebbu nal mal wayang saunat kisah Cinta harta tapi lupa hari perhitungan Terus sifat manusia begitu, amnesia dia. Cinta sama yang satu, lupa sama yang satu. Dampak ya. Yang terakhir, Yuhidbun al-Qusur wa al-kubur. Mencintai rumah-rumah mereka secara berlebihan, tapi lupa sama kuburannya. ya. billah, minda. Orang sudah lupa pada asal usul yang gini. Ada orang Medan bilang begini. Ada yang orang Medan itu kan ada marga-marganya. Orang Medan bilang begini. Ehi pun sekarang itu sudah semakin ginting bah. Sudah semakin ginting panda potang taus manur dan. jumlah anak miskin sudah parah itu. Mereka menangis mar bau tahun Tapi hidup kok selalu sama hidup dengan si kota. Ya. Sampai-sampai kehilangan harapan. Tapi jangan putus asa, tetap bersabarlah. Begitu katanya. Jadi kehidupan ini Tak semakin ginting, pandang pola terus mengurung kadang Ya, terakhir Bilal bin Rabah ternyata bu Merasa bahagia dapat mempertahankan keimanannya meskipun dalam kondisi disiksa Wah, luar biasa dia mempertahankan hanya dengan lahillah, Habibullah Kita baru sakit pinggang satu pulang Seolah-olah kita yang paling merana di dunia Orang disiksa, ditimpa batu yang besar Dia bahagia dengan menyebutkan La ilaha illallah Kita baru sakit setahun Sembuh dan sehat 59 tahun Tapi seolah-olah kita besar-besarkan masalah kita Imam Abu Hanifah bahagia meski harus dijebloskan ke penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak diangkat menjadi hakim negara. Kalau seorang kalau seorang mencari-cari dan meminta-minta menjadi hakim negara, sementara dia dicambuk untuk menerima jabatan dia pun menolak, tapi dia bahagia. Para sahabat Nabi rela meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Waduh, kalau diputarkan Film bijrah Dari Makkah ke Madinah itu Subhanallah Kira-kira kalau dibandingkan iman mereka Dengan iman kita, berapa persen iman kita ya? Tidak, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> tidak rasanya oh, ya. Mereka bahagia Hidup dengan keyakinan Dan menjalankan keyakinan Jadi kuncinya itu keyakinan Kalau ibu yakin Bahwa ibu orang yang paling Bahagia, ibu akan Merasakan sesuai dengan apa yang ibu yakinkan Kan begitu bu? Tapi kalau ibu menganggap ibu yang paling sengsara Begitulah keadaannya Karena Allah berdasarkan apa yang sering kita bersangkakan Ternyata orang mau bahagia itu tidak sulit Yakin saja kita orang yang bahagia Bahagia saja tanpa saran Yakin janji Allah itu lebih pasti Insya kita Amin ya Bu Terakhir orang yang bisa bahagia itu Adalah orang yang bisa menghargai sisa umurnya Bu berapa tahun lagi sisa umur kita kira-kira <tuh> <tuh> Kalau kita dulu hidup tahu tahun umur kita sudah 50 Itu kadang-kadang gak terasa Kira-kira ukuran rata-rata masih ada gak? Tambah 50 lagi menyebabkan nah, Enggak dan Jarang sekarang orang usia 100 Rata-rata sekarang pun 65 Kalau udah 70 udah hebat sekali lagi Kalau yang 50 tahun pun enggak terasa Gimana yang menunggu 10 tahun? Ya, lebih cepat ya. Kan gitu bu. Jadi kalau mau bahagia itu katanya Harga hidung, sisa-sisa Ya pasti diamanakan waktu kepada kita Ini kata Rasul Karena itu, kalau mau bahagia, gunakan lima kesempatan yang ada padamu sebelum datang, lima kesempitan, kan gitu? Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakit, Waktu uangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, kayaanmu sebelum miskinmu. Maka dahulu waktu sehat begini masih kuat dihatan ditambah itu hafalan Qur'annya. Jangan salat ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah cuma trio kun. apa itu trio kun? Qur'an Allah, ulamun biraqib, naudzuriftas. Pengaut jirafalah trio kun enggak tambah-tambah walaupun salat sudah 35 tahun. Karena itu kalau mau bahagia, jauhilah hati yang rusak Berarti kita itu banyak, tidak bahagia orang hatinya rusak Gimana handphone mau bagus channelnya, kalau handphone rusak Ya, berarti kalau mau bahagia, berarti di, ini harus diturunkan hatinya Kata dalam Quran itu, di dalam diri kita itu ada hati yang sakit Kita berlutut, kita bermuad kepada Allah agar hati yang sakit ini disembuhkan oleh Allah. Walau ada alim Saya mau tanya, di dalam hati mereka ada penyakit faza daruhululohu sudah ada sakit malah ditambahkan batah, Allah lagi sakit. Kenapa ini? Ini kan karena sudah sakit, dikasih peringatan, sudah ditegur oleh Allah lewat berbagai macam ujian, nggak sadar-sadar juga. Sudah nggak sadar-sadar kata Allah ya sudah ditambahkan saja penyakit, dikasih peringatan nggak sadar, dikasih teguran juga, lalai makanya ditambah Allah penyakit-penyakit. Kalau Allah sudah menambah penyakit itu siapa yang bisa menyembuhkan? Allah yang menambahnya. Oh kemana kita kita? supaya hati ini hilang penyakitnya, ya, makanya ada kata Quran itu sawa un sama aja, dikasih peringatan, dikasih nasihat, enggak juga, jadi tanpa allah sekalian, itu, seperti saya katakan. Mulai dari awal lagi kita terus menerus Mungkin ada yang salah komunikasi kita dengan orang-orang yang kita cintai Mungkin ada yang salah komunikasi kita dengan anak-anak kita Dengan pasangan kita Ini yang harus terus menerus kita Jaga Berikutnya ada hati yang keras Dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 74 Tumma kosak tidak dikatakan bijak pengawasan ya katanya hati kita mengeras bahkan lebih keras lagi dari batu. Buang gimana itu kalau hati sudah keras? Bahkan dalam Quran disebutkan sedangkan batu saja pun itu bisa nanti air mengalir kalau terus-menerus di, diteteskan. Hati-hati kita itu lebih keras daripada batu. Jadinya kesat. Kosap, maksudnya keras. Alhamdulillah ini yang membuat hidup itu sangat melelahkan. Berikutnya ada hati yang menyimpang. Ini yang termasuk yang rusak ini. Wahai Muhammadina fi al-qulubim zaiqum, wahai tabi'ouna masyabah minku idzilah. Yeah. Adapun pun orang-orang yang dalam hatinya codong kepada kesesatan Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang syariat darinya Untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil Ada hati yang berkarat Ternyata ada hati yang berkarat ya Sekali-sekali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menunjuk hati mereka Menjadi berkarat Ada hati yang buta Sesungguhnya kata Allah bukanlah mata itu yang buta Api yang buta ialah hati yang di dalam Berikutnya ada lagi hati yang sahih Ada hati yang di lagi Kalau hati dikunci Kemana kita minta kuncinya Yang mengunci Allah Apa bisa minta sama manusia Tidak bisa Khutamallahu ala kulu Allah mengunci hatinya. ini sama saja kayak yang tadi. Sudah dikasih peringatan enggak bisa ya saja. sudah payah, sudah bebal. Sudah, sudah payah Ada hati yang tidak mau memahami lagi. menutup-nutupi Karena itu kata Al-Quran, Walakat tarok na dijahannamat kafirum takdir wajib sungguh kami campakan ke neraka jahanam banyak di antara manusia di mana mereka memikir hati tapi tidak pernah mau memikirkan punya mata tidak dia gunakan untuk sungguh-sungguh melihat punya telinga tidak mendengarkan seterusnya mereka itu seperti kalbanam mereka seperti hewan bahkan lebih jelek lagi daripada hewan maut. Nah, karena itulah banyak harus terus-menerus melakukan hasabah Banyak melakukan taubat Banyak berzikir Banyak menyesal terhadap yang kita lakukan Agar hati kita yang rusak tadi bisa sembuh Dan kita bisa merasakan kelapangan, kedamaian dan kebahagiaan Karena syarat masuk surga lagi-lagi adalah kebahagiaan Ibu mau masuk surga, dari sekarang banyak senyum-senyum Insya Allah, Ibu masuk surga Amin Kalau mau awet muda, banyak berzikir Ya, pernah saya bilang begini Ada jemaah dan nenek-nenek Dia zikir. ketika saya bilang zikir-zikir Jadi masjid sampai di rumah, dia pikir. Bisa betul-betul tambah muda Dia ambilnya cermin, dia bercermin tuh kau tetap tua, ya Ya enggak langsung tiba-tiba nampak mudah, perlu proses kira-kira begitu Mau bahagia dan diberi Allah pahala yang mengalir meskipun kita sudah dipanggil Allah Lakukan tujuh hal ini kata Rasulullah Walaupun kita sudah dipanggil tapi nilai apa pahala terus mengalir Tujuh hal yang jika dilakukan seorang hamba maka pahalanya akan terus mengalir Meskipun dia sudah meninggal dunia Yaitu orang yang mengajarkan ilmu Ajarkan ilmu kepada siapa pun yang bisa kita ajarkan Makanya ibu ibu Jangan pernah Jangan pernah berhenti menasihati anak Jangan pernah menyerah Ajarkan Kalau ibu tetap Semangat mengajarkan Walaupun suatu saat nanti sudah dipanggil Si anak akan teringat Oh mama saya pernah menasihati saya seperti ini Jangan kayak di kampung-kampung itu Ada ibu-ibu Sudah -ibu, menyerah dia menasihati Anaknya dia bilang sekarang terserah kaulah nak Mama ini sudah stres Mau gimana lagi menasihatinya Mau jukir balik Mau ngapain Udah urusan mudah Mama gak peduli lagi Wah ini kan stres ini mamanya Ya boleh begitu Mengajarkan ilmu Orang yang mengalirkan sungai Kalau ada sungai berarti Paling tidak Ya selokan lah Orang yang membuat sumur, maksud membuat sumur ini hiasan Berbuat sesuatu yang dinikmati orang banyak, kira-kira begitu ya. e, Orang yang menanam tanaman hasilnya dinikmati banyak pihak Orang yang membangun masjid, termasuk membangun sekolah atau tempat umum yang dimanfaatkan terus-menerus Orang yang mewariskan musham Orang yang meninggalkan anak soleh yang mengurangkan untuk orang tuanya ini apa yang lain? Terakhir kata imam penolak Allah salah seorang sufi yang sangat populer apa katanya? Cukuplah balasan Allah kepada kamu dengan ketaatan kamu kepadanya. Rupanya kalau kita taat kepada Allah itu cara Allah membalas. Dengan cara kita taat itu sudah merupakan balasan Allah oh, Makanya nikmati, syukuri bahwa kita itu bisa taat Itulah balasan Allah yang terbaik Siapa yang membuat kita taat kalau bukan Allah Kan begitu Dia juga kamu menjadi ahli taat Ya kira-kira begitu Begitu juga katanya Cukuplah bagi orang-orang yang beramal dibalas dengan terbukaan hati mereka untuk Bakti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang janji Allah itu pasti. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Janji-janji di dunia ini atau janji-janji yang diberikan Allah? Pasti janji Allah lebih pasti. Iya, 5 menit lagi Bu ya. Tolong nanti kalau lebih 5 menit saya ingatkan. 5 menit lagi ya. 15 Ya, menit selesai sama kada jauh penting. Kian meraih bahagia ini Yang pertama catat ini Yakinlah Bahwa iman kepada Allah dan amal soleh Merupakan inti kehidupan yang paling baik Lagi membahagiakan Ini nomor satu Yang kedua Kian meraih bahagia Selalu berzikir bila Kita memiliki ketenangan Keteruan dan ketenteraman. Yang ketiga Percayalah sesungguhnya setiap kesulitan itu. Selalu dibarengi dengan kemudahan Inna ma'al asri yusra Keempat ambillah pelajaran dari kisah orang-orang Yang tertimpa musibah Ternyata musibah yang mereka alami Jauh di sadar yang kita alami Terikutnya Ridho dengan ketentuan Allah Segala sesuatu terjadi Sesuai dengan ketetapan keputusan Dan ketentuan Allah ingingat nggak tuh yang kemarin yang saya sampaikan lakukan tiga hal kalau datang ujian yang pertama terima aku pantas menerima ini aku layak ya Allah aku terima aku pantas mendapatkan ini aku itu dengan ujian ini ini yang pertama yang kedua apa introspeksi introspeksi ya Allah kalau memang ujian yang aku hadapi ini karena kesalahanku jadikanlah ujian ini sebagai cara Engkau untuk Hapuskan dosa-dosa aku, ya Allah Kalau memang ujian ini Sebagai cara kau untuk menaikkan Level keimananku Naikkan, ya Allah Level keimananku kepada engkau Kalau memang ujian ini Yang aku ada sebagai cara kau untuk Mengganti dengan yang jauh lebih baik Ganti dengan yang jauh lebih baik lagi, ya Allah Bisa kan, Bu? Bisa, Bisa. Bisa. Karena semuanya pasti ada Di ganti, Allah oh. Pasti ada Kemudahan Berikutnya, bersyukurlah terhadap segala yang diberi yang ada pada hari ini. Inilah yang terbaik, ya Bu. Dengan siapa kita hidup, dengan pasangannya bagaimana, bagaimana yang sudah kita kumpulkan inilah yang terbaik. Dan kita berharap inilah yang paling berkah dari yang pernah ada sebelum sebelumnya. Inilah hati yang paling pernah berkali. Percayalah bahwa apa yang kita miliki jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh kebanyakan orang Terakhir sadarilah adanya ujian dimaksudkan untuk mengugah yang bersangkutan agar memanjatkan doa Kadang-kadang Allah itu memuji supaya kita berdoa Makanya perlu juga ujian itu supaya kita tidak lupa berdoa Salah seorang pilot dalam sebuah penerbangan Ngerti betul dia ini Jamak apa penumpangnya ini Supaya berdoa Dikasih sedikit warning Para penumpang Sekarang cuaca kita dalam keadaan buruk Mari sama-sama kita berdoa Semuanya cepat-cepat berdoa Kalau nggak dibilang itu nggak berdoa Jadi wajarlah ujian itu datang Supaya kita berdoa ya mudah-mudahan dengan doa itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Selesai, saya terbalikan ke moderator sebelum kita tutup dengan doa mungkin ada hal yang mau disyaringkan silakan. Hmm. Terima kasih. Uh, Silakan kita ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan soal ibu Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu supaya religi mempunyai metode yang beda cara mendekat kepada Allah. Tapi dari salah satu Ustad besar, enam ke saya bahwa kita orang itu sangat beruntung yang beragama Islam karena hanya satu agama yang langsung kontak kepada Allah, nggak melalui yang lainnya. -lain. Dan saya pernah, gimana? Nongkrong di suatu gereja, cara mereka beribadah itu kan melalui musik. lalu lagu. Nah, ada kita di sini, setiap mau memulainya, dia pakai lagu. Cuma, dengan cara ini menurut saya kesannya seperti, kayak mereka, padahal kan punya metode tersendiri. Coba kalau dijelaskan Pak. Terima kasih. bahwa kalau ada Ustadz mengawalinya dengan semacam lagu seperti itu itu sebagai apa, espreking saja sebagai espreking dan itu bukan bagian yang paling penting dalam materi-materi dia selanjutnya. Saya yakin ada hal materi yang jauh lebih penting, lebih urgen yang akan dia sampaikan dibanding Lagu yang diawali Yang diawalnya dengan lagu Saya kira kita harus bisa melihat Bahwa lagu yang dia sampaikan itu Itu hanya sekedar introduction saja Sebagai cara untuk menarik jamaah Jadi jangan itu dijadikan hal yang paling utama Saya kira silakan dengan asal tidak berlebihan Saya kira kita harus berbaik sangka Sama ustadunya yang seperti itu Karena e, Dia toh akan menyampaikan Sesuatu yang sangat berharga Setelah itu Saya kira untuk membuat Dakwah e, menarik. menarik Saya kira ini kan sebagai Pengantar 0,0% Dari yang akan dia sampaikan Lebih besar dari yang seperti itu Saya kira para sufi Dulu-dulu itu bahkan berzikir itu sampai pada level ekstase bisa sampai melakukan tarian-tarian tertentu mereka bisa mendefinisikan tawakal bukan dalam bentuk lisan saja dalam bentuk definisi kata-kata tapi tawakal itu dalam bentuk tubuh yang lama kelamaan begitu menyebut nama Allah diri mereka terkecil kecil kecil akhirnya melayang-layang di tengah atmosfer besar kekuasaan Allah sehingga mereka melakukan tarian-tarian tertentu Tapi toh ini tetap harus diartikan ini bagian fasil-fasil tertentu Kan mereka tidak seterusnya menari Jadi untuk yang begini Saya kira kita berbaik sangka saja sama Ustaznya Tidak masalah Kecuali separuh ceramahnya diisi dengan lagu Itu salah Tapi saya kira Hanya sekedar breaking saja Begitu Toh nilainya juga ada Kan dia tidak menyanyikan lagu rock Ya Nilai dari lagu itu sebenarnya adalah kan intinya, Ya Allah, dosaku sangat banyak Aku gak pantas masuk ke surdamu Tapi merasakan kera kamu, aku juga gak kuat Ya kan itu isinya Jadi kita lihat substansi lagu juga tidak salah Bahkan bagus Dan presentasinya juga sangat kecil Kita anggap saja ini sebagai breaking Agar Tadi jamaah mungkin dari rumah punya pikiran masalah sendiri-sendiri. Ketika di bawah lagu begitu lebih terperbiskan untuk siap mendengarkan materi-materi yang lebih penting. Saya kira begitu. Kita tutup dengan doa. Ya silakan. Siapa? Baik ibu kita belum melaksanakan solat isya mari sebagai penutup kita bermohon dan bermunajat kepada Allah mudah-mudahan apa pun yang kita pintakan dikabulkan Allah swt. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami engkau lah pemilik alam raya ini beserta segala isinya ya Allah. Kami berada di dalam takdir kau, ya Allah Kami berada di dalam kegagamanmu, ya Allah Kami menyadari betapa masih banyaknya kelalaian yang kami lakukan, ya Allah Betapa kau sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kami, ya Allah Bertahun-tahun kami menghuni bumi-Mu, ya Allah Bertahun-tahun kami menghirup udara-Mu, meminum air-Mu Sementara dosa-dosa kami Kelalai kami terus naik kepada engkau Ya Allah Nikmatmu terus engkau turunkan kepada kami Sementara dosa-dosa kami terus Kami lakukan Betapa malunya kami Banyak permohonan Banyak doakan yang akan kami pintakan Kepada engkau Ya Allah Tetapi malu rasanya karena masih banyaknya dosa yang kami lakukan Tetapi kami menyadari Dan mengetahui Ya Allah Kasih sayang engkau Rahmat kau jauh lebih besar daripada kemurkaan kau, Ya Allah. Jangan kau marah, jangan kau karena dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampuni kami. Buanglah berbagai macam penyakit penyakit hati yang mungkin masih bersarang dalam diri kami, Ya Allah. engkau yang maha suci pasti akan menerima yang suci-sucikan hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak perhatian dan jasa kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan usaha orang tua kami, jadikan pengorbanan orang tua kami, yang melahirkan dan membesarkan kami, hingga seperti ini, menjadi penembus dari dosa-dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, ya Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah kau panggil, Lapangkan kuburnya, Ya Allah Terangi alam barzahnya, Ya Allah Masukkan kelah orang tua kami ke dalam surga Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Amukrahkan kepada kami keluarga yang bertawahid, Ya Allah Amukrahkan kepada kami keluarga yang bertawahid, Ya Allah Yang menemukan puncak kebahagiaan saat kami membaca Ya Allah Yang menemukan kebahagiaan saat kami membaca ayat-ayat suci Ya Allah yang menemukan kebahagiaan saat kami bersikir Menemukan asmahmu, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Jika ada di antara kami yang hatinya sedang merusak Perbaikilah hatinya, Ya Allah Jika ada di antara kami hati yang gelap Berilah hidayah dan cahaya di dalam hati kami, Ya Allah Jika di antara hati kami ada yang sakit sembuhkanlah hati yang sakit ini, Ya Allah Jika antara kami yang sedang ada Kau berikan berbagai macam ujian Berikan kekuatan dan hiburlah kami Dengan hidayah dan cahaya, Engkau, Ya Allah Ya Allah, jadikan putra-putri kami Putra-putri yang membanggakan hati kami, Ya Allah Jadikan putra-putri kami Putra-putri yang pandai tangan tangannya Berdoa buat kami orang tuanya, Ya Allah Terutama saat sahabat umur nanti, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Ajarkan kami bagaimana kami bisa ampun yang benar, Beribadah yang paling kau sukai Agar dosa-dosa yang masih banyak ini bisa hilang dan bersih, Ya Allah Ajarkan kami bagaimana kami bisa mencintai tuhan sungguh-sungguh, Ya Allah Terimalah tobat kami, Ya Allah Bersihkan kami, Ya Allah Ajarkan kami agar kami bisa selalu bahagia Dengan bersihkan asma asman, Ya Allah Rabbana atinah hasanah في الاخره ما فيها حسنه او كنا والحمد لله رب العالمين الله وبركاته